Kompak semuanya ya. Oke, okay. satu tumbang lagu Rahmat Ilahi kali ini request dari para pemuda Kompak di sini ya. Kasih request dari Kompak Kompak Kompak. Hidup Kompak. Us. Sip. Oke. Okay. Buah Duri Neraka. Ini requestnya siapa ini? Goya bara. Somebody